mari pertemuan sebelumnya tidak ya. Kita berarti yang kemarin sampai majeliskan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wa ala washabihi wa man tabi'ahum bisan layaumidin wa ba'd. jami'an. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah apa namanya? atau yang kedua untuk kita sudah bicara tentang bab ania bejana bejana yang uh, yang perlu kita ketahui kan apa saja peralatan yang tidak boleh kan gitu itu yang kita harus ketahui dan ringkasannya bahwa yang kita tidak boleh adalah terbuat dari emas terbuat dari perak kemudian dari apa namanya kulit uh, yang apa namanya dari kulit bangkai dari kulit bangkai, kalau disamak dia boleh, tapi kalau tidak disamak maka tidak tidak boleh. Tapi kalau dari kulit binatang buas disamak atau tidak disamak maka itu adalah tidak tidak diperbolehkan. Kemudian juga sudah kita sebutkan tentang apa namanya ee, najis dan macam-macamnya nah, najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat dan najis itu sumbernya ada dua dari manusia dan dari Hewan. Adapun dari manusia itu ada tujuh yang disepakati najisnya, enam dari jalan depan dan satu dari jalan belakang. Ini yang tidak ada dahilah tentang najisnya. Adapun selain daripada tujuh ini, maka itu adalah apa? Itu adalah suci. Misalnya keringat, ludah, liur, darah, muntah dan seterusnya. Itu adalah termasuk darah yang uh, kita katakan uh, suci. Kemudian, adapun uh, yang termasuk najis yang Uh, itu dari manusia ya dari manusia itu ada tujuh uh, tujuh misalnya kencing, wadi, madzi, darah haid, darah difasdan, dan darah istihadah, kemudian yang ketujuh dari jalan belakang. Adapun sumber yang kedua dari najis itu adalah dari hewan. Nah, uh, dari hewan hewan itu ada dua, ada hewan yang dimakan dagingnya dan ada hewan yang tidak dimakan dagingnya. Adapun yang najis itu yang tidak ada khilaf itu adalah dari binatang buas kalau dari binatang buas, maka air kencingnya, kotorannya, air liurnya itu adalah najis kemudian yang termasuk najis juga adalah bangkai yang kita sebutkan bangkai juga adalah termasuk najis walaupun dia halal ketika dia hidup misalnya ada ayam mati mati ayam mati ini termasuk apa? bangkai dan itu najis nah, tidak ada khilaf diantara para ulama kemudian yang termasuk najis juga adalah damul masfuh darah yang Uh, apa namanya ketika menyembelih hewan kemudian darah itu ditampung di godok di ini saren atau budi ya kan Kemudian yang termasuk najis juga dari hewan itu adalah apa? Uh, kita katakan keledai kemudian anjing, babi kemudian apa jalala ya kan? yang dikasih makan dari kotoran uh, atau yang perkawinan antara yang halal dan haram misalnya perkawinan antara kuda dengan keledai Kelade adalah termasuk hewan najis ya, dan kotorannya dan kelade itu kan yang disepakati najisnya empat apa namanya darahnya, dagingnya, kotorannya dan kencingnya. Adapun bulunya, badannya, keringatnya dan air liurnya itu adalah suci karena Nabi Sosalam pernah mengendarai di atas kelade dan dia pernah sholat di atas kelade kemudian ee, demikian kalau terlahir perkawinan antara kuda dengan keledai, maka dia adalah najis, seperti apa? begol atau begol itu kan perkawinan antara kuda dengan keledai sehingga lahir, mau yang kudanya jantan atau kudanya betina ee, keledainya jantan atau betina terjadi perkawinan, maka sama maka anak yang lahir ini sama dengan keledai, hukumnya maka anak yang lahir dari itu begol itu sama dengan Kledai. Ini adalah patro masuk nah, yang disepakati uh, najisnya. Kemudian uh, ada pun ada bangkai yang tidak termasuk najis. Nah Bangkai yang dikecualikan yang tidak termasuk najis adalah bang seperti bangkai manusia. Bangkai manusia itu adalah suci bukan najis walaupun dia orang musyrik walaupun dia orang kafir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib ketika meninggal pamannya, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib itu kan apa agama musyrik, iya kan, agama musyrik dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib izhabawari ya, pergilah dan kuburkan bapak. Dikuburkan artinya apa namanya eee, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan bahwa orang kafir ini adalah najis bangkainya, walaupun dia meninggal tetap tidak dikatakan di itu adalah Najis dan Rasulullah SAW tidak menyuruh Kalau misalnya apa menguburkan orang musyrik, Menguburkan orang kafir Supaya kita membersihkan badan kita dari, Karena itu adalah najis, tidak ada nah, Tidak ada Kenapa? Karena para sahabat ketika terjadi Perang badar, perang ihub Jenazah orang kafir itu, orang kafir itu Diapakan? Dikuburkan, diambil, dikuburkan, dilempar Dalam satu lubang Dibuat satu lubang kemudian Dilempar ke satu lubang dan tidak ada riwayat bahwa Nabi Sallam menyuruh mereka untuk membersihkan badan mereka, Kenapa? habis menguburkan jenazah orang kufar. Jadi walaupun orang kufar, tetap kita katakan adalah jasadnya itu adalah suci, badannya itu adalah suci. Kenapa? Karena apa namanya? Yang yang najis itu adalah apa? Keyakinan mereka, tidaknya? Karena Allah Subhanahuwataala menyebutkan ini orang musyrikinah najis. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Tapi saya kira itu uh, kemudian yang kedua bangkai yang suci adalah nah, bangkai yang tidak punya darah darah. Hmm. Semua bangkai yang tidak punya darah darah itu adalah suci. Dan seperti lalat, nyamuk, ya, dan cacing itu kan tidak punya darah darah ya sudah. Kita katakan bangkainya itu adalah suci. Bangkainya adalah suci. Demikian juga bangkai ikan, bangkai belalang itu adalah suci. Cuma bangkai ikan dan bangkai belalang itu dikuatkan, dikecualikan bukan hanya suci tapi juga halal, tapi juga adalah halal. E, apa namanya? Kemarin ada yang sempat tanya gini, kan termasuk bangke itu apa? Kan ada empat ya? Nah pertemuan yang kemarin saya sebutkan ada empat, disebut bangke itu kan ada empat. Yang pertama apa? Mati terputus nafasnya, kemudian mati tidak disembelih secara syar'i. Kalaupun disembeli secara sapi, tapi hewan yang disembeli bukan hewan yang halal, ya kan? Kemudian yang keempat memotong salah satu dari anggota hewan dan hewan itu masih hidup. Apakah termasuk potongan ini? Dan potongan itu termasuk apa? Ah, ha? termasuk bangkai, ya kan? Dan itu termasuk najis. Kemudian ada yang nanya, gimana kalau apa namanya ee, kepiting? Kepiting, kepiting halal atau tidak? Halal, ya kan? Dan masih hidup. Kemudian ternyata uh, kita ambil capitnya, capitnya tok, kepitingnya masih hidup. Sekarang capitnya ini termasuk bangkai atau tidak? Termasuk bangkai atau tidak? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena yang dimaksudkan dalam hadis adalah uh, memotong salah satu dari anggota hewan itu hewan darat. Jadi hewan darat bukan hewan laut. Kalau antum jual ikan ikan antum potong lele misalnya antum potong badannya kok masih uketuket -uket, dijual kira-kira uh, ekornya dijual ke sana nanti kepalanya dijual dipisah apakah termasuk kita katakan adalah uh, apa namanya tidak karena jenis ikan laut laut itu tidak antum jual ikan kan kalau di sini kan jarang misalnya jual jual ikan kan rata-rata misalnya ya masih hidup hanya potongan ekornya dipotong sendiri, badannya sendiri, kepalanya sendiri ya kan. Karena ada yang jual. Nah, ini kalau misalnya kepalanya nah ya, apalagi misalnya kita dapati uh, apa namanya? eh uh, chef-chef master uh, dari Cina, dari Jepang, dari mana. Itu mereka apa? Masak ikan itu apa? Bagaimana kepala ba badannya matang tapi masih hidup hewannya. Kemudian dimakan. Coba antum buka di YouTube. Di YouTube ada masakan apa namanya ee, jadi mereka masak ikan itu badannya ini mateng badannya mateng, digoreng tapi kepalanya masih insanya masih goyang masih ya, kemudian dimakan, apakah itu kemudian kalau ikan, nah laut itu termasuk yang dikecualikan bukan termasuk bangkai karena bangkai bangkainya ikan laut, nah, ikan itu adalah termasuk halal, walaupun dapat potongan, jadi potongan itu tidak disebut bangkai, tapi Hari ini kita akan bicara juga Yang berikutnya adalah kita bicara tentang uh, Apa namanya Wudhu Mengusap uh, khuf dengan Nawakid wudhu Insya Allah tiga Fasal kita akan berbicara dalam waktu Satu jam Baik, uh, Kita lanjutkan Al wudhu Babu sifatin wudhu Babu sifatin wudhu Nah dia langsung bicara tentang Tata cara wudhu Karena tidak lagi dibicarakan tentang apa ini pengertian wudu. Kalau wudu itu pengertiannya kalau secara bahasa itu artinya bersih, bercahaya. Adapun pengertian menurut istilah itu adalah apa? Adalah suatu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu Wataala dengan menggunakan air yang suci di apa namanya dengan dengan tata cara tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Ini adalah pengertian dari wudhu. Kemudian ada pun tata cara wudhu. Alang tata cara wudhu, karena saya selalu mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang fikih bukan hanya kalau di sini hanya disebutkan yang masuk saja tata cara tidak disebutkan detailnya. Syarat itu sebenarnya adalah ee, apa namanya adalah kewajiban yang harus kita ketahui, ya kan? Bukan hanya sekedar tapi yang beliau ingin menekankan di sini kepada tata cara saja. Tata cara wudhu. Adapun pembahasan tentang wudhu mulai dari pengertian keutamaan wudhu, kemudian ee, kapan disyariatkan wudhu, kemudian dalil persarjatan dar wudhu, kemudian apa namanya syarat-syarat wudhu, ee, apalagi e, nanti tata cara wudhu, kemudian rukun-rukun wudhu yang wajib di dalam wudhu, yang sunnah di dalam wudhu, yang makruh di dalam wudhu, kemudian pembatal-pembatal wudhu. Nah, dari sekian pembahasan itu tentang wudhu, maka yang diambil hanya poin-poin penting saja. Yang pertama adalah tata cara, dan yang kedua nanti pembatal-pembatal. Hanya -pembatal. ini saja, kenapa? Karena yang ingin dia jelaskan uh, adalah alis uh, penolongnya, kita bicara dulu, ini tata cara wudhu yang sempurna, yang bagus, uh, ini yang sesuai, kemudian setelah itu baru pembatal. Adapun yang lain, itu adalah kewajiban bagi kita untuk mengetahui dengan sendirinya. Teh right. uh, beliau ingin menjelaskan bahwa tata cara wudu itu ada dua. Tata cara wudu itu ada dua macam. Yang pertama ada tata cara wudu yang sempurna dan yang kedua ada tata cara wudu yang cukup. Tata cara wudu itu dikatakan cukup itu kalau hanya mencukupkan dengan yang wajib saja. Kalau yang wajib wajib saja sudah dikerjakan itu sudah cukup. Misalnya apa? Kita berwudu itu adalah apa? Uh, Misalnya kita berwudhu yang pertama niat, niat, kemudian apa namanya? Jadi e, kalau mengatakan basmalah itu adalah wajib, maka dia mengucapkan basmalah, kemudian hanya membasuh wajah nah, satu kali, kemudian tangan sampai siku satu kali, mengusap kepala satu kali, membasuh kaki satu kali itu sudah dikatakan cukup. Itu namanya tata cara wudhu yang cukup. Kenapa? Karena hanya mencukupkan yang wajib saja. Bapak dikatakan tata cara wudhu itu sempurna ketika ditambah dengan perkara yang sunnah Ketika ditambah dengan perkara yang sunnah maka itulah tata cara wudhu yang cukup Tapi bisa ringkaskan saja bahwa syarat wudhu itu ada tujuh Syarat wudhu itu ada tujuh yang pertama adalah muslim Yang kedua adalah balik, dewasa Yang ketiga berakal Yang keempat itu adalah niat Jadi harus ada niat Maka tidak sah wudhu dengan tanpa niat Kemudian yang kelima, bahwa dia harus menggunakan air yang suci ketika berhudu. Ya, dan tidak boleh air apa, air bensin boleh tidak dipakai berhudu, nah, sanggah udunya tidak sah. Kenapa? Karena bensin bukan termasuk uh, air mutlak, bukan termasuk air, tapi dia namanya air mukoyat. Kita katakan, jadi harus airnya apa? Harus airnya su suci. Kemudian uh, syarat yang berikutnya adalah Allah yang nausulur ma'il al Tidak boleh ada yang menghalangi itu air itu sampai ke kulit. Jadi jangan sampai ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit. Jadi kalau ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit maka tidak sah wuduhnya. Misalnya kita berwudhu pakai sarung tangan. Berwudhu pakai sarung tangan. Kira-kira sanggah wuduhnya? Ah, memakai sarung tangan? tidak sah mudinya. Kenapa? Karena itu tidak tembus air, Ada anggota tubuh yang tidak terkena air mudo, ya kan? Ada penghalang, misalnya, atau ada cet. Nah, tangan kita kena cet, cet atau kena minyak, yang itu tidak tembus air Maka harus dihilangkan dulu, dihilangkan dulu penghalang ini, baru kemudian berudu. Sebab so, kalau berudu kemudian masih ada penghalang, maka itu tidak sah mudinya kemudian yang berikutnya adalah bang, bahwa apa namanya ayakun abadali stigja kalau wudhu itu syaratnya harus sudah cebo dulu, maka sering selalu saya sampaikan, sangka wudhunya ketika ada orang, apa? habis kencing terus wudu kemudian sholat sangka sholatnya, tidak sah sholatnya kenapa tidak sah sholatnya, karena tidak sah wudhunya kenapa kok tidak sah wudhunya karena belum cebo habis kencing, misalnya cebo dulu, baru wudu jadi kalau ada orang kencing kemudian langsung wudhu, kemudian sholat ya tidak sah sholatnya, kenapa tidak sah sholatnya tidak sah wudhunya, kenapa tidak sah wudhunya, karena tidak sah kenapa, karena uh, belum istinja. itu adalah syarat al-wudhu kemudian syarat wudhu yang lain adalah apa nah, walaupun ini syarat yang masih ada khilaf ya, tapi Mama Ahmad mensyaratkan, itu apa, ayakun al-mau air yang dipakai wudhu itu harus air yang halal, kalau air curian tidak boleh, tidak sah wudhunya Air larangan juga tidak boleh Air larangan Atau misalnya air yang bermasalah Atau misalnya kita membangun masjid di tanah yang bermasalah Jadi masjidnya itu Bermasalah nah, Masjidnya bermasalah Misalnya apa ya, Masjidnya yang bangun dengan yang punya tanah beda Kalau yang tanah tidak itu, Kalau tanahnya dibangun masjid Kemudian apa Orang budu di masjid itu sanggah budunya Mulai hilap Imam Mahmmad mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena dia berwudhu di tanah yang bermasalah. Maka itu adalah apa namanya? Eh, maka termasuk di dalamnya adalah masjid diroh. Masjid diroh itu tidak boleh apa namanya untuk kita sholat, atau untuk kita wudhu di dalamnya. Masjid diroh, masjid yang memang dibangun bukan di atas dasar takwa. Masjid dibangun bukan di atas dasar takwa, maka itu tidak tidak dibolehkan atau dibangun dari tanah dari hasil-hasil yang haram. Uang riba dipakai dibangun masjid. Uang uang has, uang haram dipakai apa namanya? bangun masjid, iya Pura kan? Pura-pura namanya Robin Hood merampok di bank kemudian kita bangun masjid, iya kan? merampok di bank untuk jadi bangun masjid. Kemudian Bolehkah kita sholat di dalamnya Kalau memang tahu bahwa itu adalah Dari hasil uang rampokan Dari uang begal dan seterusnya Maka itu tidak boleh Ya jangan sholat di situ ya ganti. Karena itu adalah apa Kita ini sholat di Antara yang halal dengan yang haram Bercampur Maka namanya itu harus betul-betul Harus betul-betul kita halal Untuk kita apa namanya Wudhunya nah, Karena wudhu itu adalah merupakan syarat sahnya sholat tetapi ada pun tata cara wudhu yang sempurna, yang pertama yang disebutkan di sini adalah apa ayat liaroval hadas. Jadi kita harus ada niat, niat untuk mengangkat hadas, niat untuk mengangkat hadas atau niat untuk wudhu di dalam sholat. Dan niat termasuk apa tadi syarat. Jadi syarat itu sebelumnya. Kemudian yang kedua, kalau niat dan niat itu dia niat wudhu itu tidak boleh dilaporkan. Niat itu adalah di dalam hati. Nah, niat, karena kita katakan ini nama lama lebih niat, bahwa amalan yang dimasukkan di sini adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Lisan itu kan termasuk amalan jasad fisik, nah, sementara niat itu adalah amalan kalbi. Maka niat itu adalah letaknya di hati, bukan di lisan. Barangsiapa yang mengatakan bahwa niat itu adalah di lisan, di lisan, nah, maka pak ulama bahasa mengatakan kalau pelihara orang Arab, tapi orang orang Arab yang tidak paham bahasa. Kenapa? Karena tidak ada satupun kamus bahasa Arab mengatakan bahawa niat itu adalah dilafatkan, diucapkan dengan lisan itu tidak ada. Dan seluruh ulama sepakat, ulama fikih semuanya sepakat. Kalau melafatkan niat, niat dalam ibadah itu semuanya adalah bid'ah. Semuanya adalah bid'ah mengkarat, termasuk bid'ah yang mengkarat. Apa saja? Nawa itu usal di kaga, nawa itu dua kaga, nawa itu dua di rafil hadis aswal. Atau nawaitul du'a dirafilhajar atau di salatis <coughs> duhari, kerana di salatis duhari, lillahi taala tidak ada. Atau nawaitu salihillah sohar berkati mamu ma manaulma manaul uh, ada, manaul kodohan lillahi taala itu juga tidak ada. Atau misalnya nawaitu salmagah di nana daripadisahri hadisana, uh, kemudian ramadhan lillahi taala itu juga tidak ada dalil yang nah, menunjukkan. Maka semua niat yang dilaporkan itu adalah termasuk. Nah, termasuk di, ya, di apa namanya, dilarang nah, termasuk perkara beda karena, karena nah, niat itu adalah termasuk amalan hati kemudian setelah itu apa? setelah ada niat nah, niat itu perbuatan hati kemudian yang kedua Summa Bismillah. kemudian dia mengucapkan bismillah nah, bismillah ini kita katakan hukumnya itu ada tiga khilaf, ada yang mengatakan bismillah itu syarat, ada yang mengatakan bismillah itu wajib, ada yang mengatakan bismillah itu sunnah Nah, ada yang mengatakan, kalau dia mengatakan syarat, berarti tidak sah utuhnya kalau tanpa basmalah. Tapi kalau dia mengatakan wajib, berarti apa? Berdosa kalau dia tidak mengucapkan basmalah. Kalau dia mengatakan sunnah, nah, bahawa apa namanya? Tidak ada dosa kalau dia meninggalkan apa namanya bas nah, basmalah. Allahu taala a'lam. Tapi ini kita katakan adalah apa? Walaupun Imam Ahmad, nah, karena beliau Mazhabnya Imam Ahmad, dia mengatakan basmalah itu punya adalah wajib. طيب kemudian mengucapkan bas basmalah. Nah, basmalah. Jadi basmalah ketika mau berwudu, nah, kalau mazhabnya Imam Ahmad adalah wajib. Kemudian setelah mengucapkan basmalah, bismillah. Jadi bismillah cukup dengan bismillah. Jadi artinya apa? E, kita mencukupkan apa yang dicukupkan oleh Nabi SAW Kalau Nabi macam mencukupkan dengan basmalah ya kita cukup dengan basmalah. Wah, saya kan pengennya bismillahirrahmanirrahim. Ini kan lebih lengkap. Iya kan? Lebih lengkap, lebih sempurna. Kalau kita mengatakan apa namanya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan dengan Bismillah, kok kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu lebih sempurna? Nah, kan apa namanya kita ini lebih pintar daripada Nabi. Ini kita ini merasa bahwa lebih pintar daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kalau kita kita mencukupkan kita mencukupkan apa yang dicukupkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai kita mengatakan bahwa uh, apa namanya saya lebih pintar dari Nabi bahwa saya lebih apa namanya uh, ini kan lebih bagus ini kan lebih baik ditambah yang rahman rahim itu uh, tidak Kemudian yang berikutnya adalah apa? Wayahe silukafay salasa. Setelah mengucapkan basmalah, kemudian langsung mencuci tangannya tiga kali. Tangan itu adalah ini dari pergelangan sampai dari ujung kuku sampai pergelangan. Ini namanya tangan. Ini yang namanya tangan. Ini yang dibasuh sebanyak tiga kali. Dan ini hukumnya apa? Membasuh tangan tiga kali adalah sunnah. Membasuh. Dan kita katakan kalau ada yang sunnah berarti itu apa? Berarti itu tata cara sempurna, ya kan? Kemudian setelah itu apa? Setelah mencuci tangannya sebanyak tiga kali, sema dia tamat-mat wayastan sikusalasan. Kemudian apa? Berkumur-kumur, kemudian diistinsal. Kumur-kumur itu artinya apa? Apa arti kumur-kumur? Adalah menggerakkan air di dalam mulut. Air digerakkan di dalam mulut, namanya kumur. Kumur-kumur. Kalau tentunya air digerakkan, artinya memasukkan air ke dalam mulut, ya kan? Kemudian digerak-gerakkan nah ini namanya kumur-kumur jadi apa namanya tidak disebut kumur-kumur kalau apa? dimasukkan terus ditelan itu bukan kumur-kumur namanya itu namanya minum kan pemertian itu kan harus apa namanya, kalau dikatakan tamat mat mat mat mat artinya ya tahrikul ma'alafammihi sudah digerakkan air setelah itu dikeluarkan kalau mengeluarkan air dari mulut dan hidu namanya istinsah istinsa itu namanya mengeluarkan air dalam uh, di, dari mulut uh, dan hidung. Kalau memasukkan air ke dalam mulut kemudian digerakkan namanya apa? namanya apa? tamat mati kan? tamat mat atau umur kumur. Kalau memasukkan air ke dalam hidung namanya apa? istinsa. istinsa. Jadi istinsa itu artinya apa? memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air itu adalah apa? jadi hidung. Jadi ke dalam hidung nah disedap, nah disedap dihirup, nah, sekuat kuatnya sampai puncak, sampai puncak hidup nah sampai puncaknya hidup kalaupun misalnya apa namanya oh sakit, eh, apa namanya ya kita katakan lebih baik hidupnya yang sakit daripada menyakiti Nabi Sosal, itu kan bahasa bahasa paling sudah bahasa paling apa namanya udah kasar ya pak. kalau dia mengatakan lebih baik hidungnya sakit daripada apa anda menyakiti Nabi Sosalam kalau Nabi Sosalam menyuruh berundul sampai puncak hidung ya kita lakukan sampai puncak hidung karena Nabi Sosalam bersabda pak wah bali penyakit dan takuna saimah sungguh sungguhlah kalian dalam menghirup air kecuali dalam kondisi puasa artinya kalau dalam kondisi puasa jangan Kenapa? Karena kalau puasa air itu masuk ke hidung kemudian masuk ke tenggorokan artinya itu bisa jadi membatalkan puasa. Maka apa namanya sudah? Nah sedap. Setelah itu baru dibuang. nah dibuang namanya misintsa dan itu dilakukan sebanyak tiga kali. Kemudian tata caranya adalah ambil air satu telapak tangan ini satu telapak tangan kemudian uh, kalau separuh air ini untuk mulut separuh air itu adalah di hidung separuh air di mulut, separuh air di hidung. Jadi nah ya. ini mulut dengan hidung sebenarnya sekaligus bisa. Jadi uh, tinggal membiasakan aja. Dan itu dilakukan sebanyak tiga kali. Kemudian mengeluarkan air dari hidung itu menggunakan tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Karena semua yang kiri itu yang kotor-kotor. Yang kanan itu untuk yang bagus-bagus. Memasukkan air kanan mengeluarkan air dari hidung dan mulut adalah pakai tangan kiri. Kemudian setelah itu apa? Membasuh wajahnya tiga kali. Membasuh wajah tiga kali. Wajah itu dari dari tempat tumbuh rambut ini, tempat tumbuh rambut ini sampai pangkal leher. Ini pendapat yang paling kuat. Jadi sampai pangkal leher, sampai terakhir tumbuhnya jenggot. Jadi wajah itu dari dari sini sampai sini, sampai pangkal, nah, sampai pangkal leher. Maka kalau berudu hanya sampai bulatan wajah saja, berudu sampai bulatan wajah maka tidak sah udunya. Kenapa tidak sah udunya? Karena meninggalkan rukun wudu. Apa rukun wudu? Adalah wajah keseluruhan. Sementara wajah keseluruhan itu sampai pangkal leher bukan sampai bulatan. Kalau bulatan itu bukan disebut wajah. Jadi sampai pangkal leher. Kenapa? Karena ini Uh, ada satu sedikit saja walaupun hanya sebesar kuku tidak tersentuh air wudhu, pada anggota yang wajib wudhu, maka tidak sah wudhunya, sebagaimana Nabi S.A.W. ketika ada seorang sahabat berwudhu itu masih ada apa? sebesar kuku di kakinya tidak terkena air wudhu apa kata Nabi S.A.W. tawadba fa inna kalem katawadba wudhu lagi kan, ulangi wudhu karena engkau belum berwudhu Kaya. Nah, Kemudian dia wudhu lagi. Ternyata masih ada sebesar ujung kuku, sebesar kuku ini tidak terkena air wudhu di kakinya. Sampai tiga kali. Rasulullah mengatakan wudhu lagi karena aku belum berwudhu. Kemudian apa? Sahabat ini mengatakan ya Rasulullah tidak ada wudhu yang tidak ada wudhu yang sempurna yang saya lakukan kecuali seperti wudhu saya ini. Nah, iya. Kemudian Nabi Sallallahu baru setelah itu mengajarkan tentang wudhu yang sempurna. Jadi membasuh wajah itu membasuh wajah termasuk apa? Rukun. Tiga kali adalah termasuk sunnah. Jadi tiga kali adalah termasuk yang sunnah. Kemudian setelah itu apa? Nah, setelah wajah, baru kemudian membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku. Jadi membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Membasuh tangan sampai siku itu termasuk apa? Rukun. Adalah termasuk rukun. Jadi ini tangan sampai dengan siku. Ini termasuk rukun, maka yang diperintahkan itu hanya sampai siku, tidak boleh lebih dari siku. Wah, saya pengen apa hati-hati supaya lebih dari siku sampai ke tea. Kalau nggak sampai wudu sampai teanya atau sampai pundaknya, ya kan? Ya biar apa namanya e, untuk kehati-hatian, ya kan? Kalau untuk hati hati kita katakan adalah kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita wudu sampai siku. Nabi SAW pun mengajarkan wudhu kita sampai siku Kok kita mengatakan Saya ingin sampai ke ketaya sampai bunda Siapa yang lebih pintar Ini adalah apa namanya Kita tidak Jadi kita malah mencukupkan apa yang dicukupkan oleh syariat Kalau syariat mencukupkan sampai dengan siku Ya kita langsung sampai dengan siku Jangan ya, langsung kemudian apa Datang bisikan-bisikan mengatakan bahwa oh, Dilebihkan aja sampai siku Kenapa? Karena ya untuk lebih hati-hati Lebih hati-hati juga harus datang yang mendali Karena ini adalah masalah Nah, masalah ibadah Jadi kalau tangan sampai dengan siku adalah termasuk hukun nah, Kemudian yang 3 kali 3 kali 3 e, kalinya kanan 3 kali, kiri kali, 3 kali adalah termasuk yang sunnah Mendahulukan yang kanan Baru kemudian yang kiri juga adalah termasuk sunnah kan? Jadi, Kita mendahulukan yang kanan Baru kemudian yang kiri Kemudian apa? Sunnahnya juga adalah apa? Selesaikan tuh 3 kali yang kanan Setelah itu baru yang kiri 3 kali Jangan di seling Kanan satu kali, terus kiri satu kali, kanan lagi satu kali, kiri lagi satu kali, kanan lagi satu kali, kiri lagi satu kali, bukan termasuk sunnah. Kemudian yang sunnah itu juga adalah apa? Dari tangan sampai dengan siku. Jadi beruntungnya dari dari tangan sampai dengan siku. Jangan dari siku sampai tangan. Ya kan? Bukan mulai ini dari siku sampai tangan. Jadi kalau waktu pakai keran dihidupkan langsung sikunya di. Langsung sikunya dari ini Kita katakan dari tangan nah Mulai dari tangan sampai kemudian sikunya Ini adalah termasuk yang yang sunnah Setelah itu apa? Wayam sahura sahur Kemudian mengusap kepala Nah ini pendapat yang paling kuat dari para ulama Bahwa yang diusap itu adalah kepala Kepala itu yang mana? Dari tempat tumbuh rambut yang depan ini Sampai tempat tumbuh rambut bagian belakang Itu namanya kepala jadi memu dari tempat ini dari tempat tumbuh rambut sampai tempat tumbuh rambut bagian belakang ditempuh. Iya nah, kan? Itu adalah apa? itu namanya uh, kepala. Jadi mengusap kepala. Jadi kalau ada orang mengusap, nah ini ini bukan kepala, ini, ini namanya apa? Dahi, jidat. Iya Ini namanya bagian dari wajah. Jidat ini bagian dari wajah. Iya kan? ini wajah, nah, maka apa, kalau ada rambut wudu sampai sini, berarti dia belum mengusap kepalanya mengusap kepala, maka sanggah wudunya tidak sah wudunya tidak sah wudunya, kenapa? karena yang diperintahkan adalah mengusap kepala, bukan mengusap jidat jadi, apa namanya, bukan mengusap nah, dahi ada tata cara mengusap kepala adalah apa? basahi kedua tangan dengan air, kemudian diletakkan di bagian, apa di bagian, apa namanya memukadami rasihi dari bagian depan, nah kepalanya setelah itu diusapkan sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan ke tempat semula dia mulai. Jadi dari sini, nah kemudian dikembalikan ke tempat semula. Jadi dia tidak, Islam tidak memperhatikan, saya tidak memperhatikan apakah dia panik, rambutnya panjang atau tidak, awalnya sampai tengkuk saja. Walaupun rambutnya panjang, ya tetap hanya sampai tengkuk. Setelah itu kembalikan ke tempat semula tidak karena yang diperintahkan itu adalah mengusap kepala bukan mengusap sampai ujung rambut bukan mengusap sampai ujung rambut tapi yang diperintahkan adalah mengusap uh, kepala dan mengusap kepala ini cukup satu kali adalah cukup satu uh, satu kali artinya uh, dan tidak ada sebenarnya tiga kali kalau misalnya para ulama menyatakan tiga kali itu tiga kali adalah jarang. Ya misalnya saya kok pengen berudu mengusap kepala tiga kali ya jarang-jarang lah, ya kan dua tahun sekali ya misalnya apa sepuluh tahun sekali itu namanya jarang. Ya, tapi kalau tiap hari kok berudu tiga kali kepala itu harus datang mengendali. Dia harus mendatangkan dalil bahwa tiga kali itu setiap kali berudu tiga kali itu kan harus datang mengendali. Kenapa semua riwayat tentang mengusap kepala itu adalah marakan wahina? Itu hanya satu kali. Hanya satu kali. Jadi ada riwayat yang menyebutkan tiga kali, tiga kali itu adalah apa? Nah, kita katakan itu adalah jarang. Jarang sekali, jadi bukan uh, sering. Kemudian setelah mengusap kepala Satu kali Setelah itu apa? Uh, mengusap telinga Adalah mengusap kepala Kemudian mengusap Kalau mengusap kepala itu termasuk rukun Rukun nah, yang, yang wajib itu kan satu kali Yang sunnah dari mengusap kepala itu apa? Mulai dari depan sampai ke tengku Bukan mulai dari tengku Baru ke depan baru kembali lagi Kemudian yang uh, sunnah yang berikutnya adalah apa? Bahwa uh, Tangan itu adalah di ya istilahnya dilewatin di ya, dari ini, dilewatin. Ya, jadi tidak harus sampai ditekan, tidak harus sampai dibilang apa namanya ya kita katakan cukup dilewatin. Ya, namanya mengusap, mengusap itu beda dengan membasuh. Kemudian uh, setelah itu mengusap telinga. Adapun tata cara mengusap telinga sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib adalah sudah. Air yang dipakai mengusap telinga adalah air yang dipakai, sisa air mengusap waj, kepala Jadi misalnya apa tadi, kita basahi tangan, kita membasahi tangan, kemudian kita usap kepala Nah sampai ke tempat semula, setelah itu apa, baru mengusap telinga Jadi bukan, jadi mengusap telinga itu bukan air baru Tapi air yang dipakai untuk mengusap telinga adalah air yang dipakai untuk mengusap kepalanya ya sudah sisanya bagaimana caranya adalah apa masukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga nah, jadi ini jari telunjuk masukkan dalam lubang telinga ibu jari di belakang ibu jarinya di belakang ya sudah dilewatkan diusapkan nah, dari ini kemudian tangan ibu apa ini jari telunjuk ke dalam mengikuti Lakukan telinga nah, kalau punya kan ada telinga ada lakukan ada juga orang yang punya telinga tidak punya lakukan jadi ada orang punya telinga itu seperti telinga gajah langsung. mohon Maaf ada, ya kan? Karena saya e, dapati ada. Jadi telinga nggak punya nggak punya apa namanya, nggak punya lekukan di sini. Jadi dia langsung kayak apa namanya? Jadi langsung. Jadi kayak ini nggak ada lekukan sama sekali. Dan orang bilang dia kuping gajah. Jadi langsung ya sudah. Saya kira masukan ini kemudian diikutkan dan itu juga hanya satu kali. Kemudian setelah itu adalah apa? Ee, sebagaimana yang di sembilan dia memasukkan jari telunjuknya. Kemudian yang ke sepuluh, setelah itu membasu kedua kakinya. Membasu kedua kaki, nah, membasu kedua kaki sampai dengan mata kaki sebanyak tiga kali. Jadi membasu kaki sampai dengan mata kaki sebanyak tiga, nah, tiga kali. Jadi hanya sampai dengan mata, kaki tidak boleh dilebihkan sampai pertengahan betis sampai lutut itu karena melebihkan di atas betis sampai pertengahan betis sampai lutut itu harus datang dengan dalih. Karena tata cara itu kan harus karena kita katakan tata cara itu kan harus mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya mengikuti sunnah, yang namanya dalam hadits dari Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kamilah amalalaih shalihiyah meruna bahwa rodu". Dalam melakukan sebuah amalan sunnah. Maka harus e, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hal misalnya apa? E, misalnya dalam hal tata cara. Termasuk di dalam hal tata cara itu tetap harus kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Shallallahu dan Rasulnya hanya sampai sampai mata kaki ya kita sudah cukupkan sampai dengan mata kaki. Jangan kemudian kita lebihkan di atas mata mata kaki. Karena itu sama sekali tidak punya dalil. Kalaupun mereka berdalil dengan Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah berudu. Abu Hurairah itu berudu sampai pertengahan betis sampai lututnya. Nah, kalau tangan sampai ketiannya sampai pundaknya, yaitu kita katakan perbuatan Abu Hurairah saja. Tapi apakah Abu Hurairah termasuk dalil? Nah, Abu Hurairah termasuk dalil? Bukan dalil kita adalah Al Quran dan Sunnah. Jadi kesalahan orang itu adalah oh ini kan Abu Hurairah, Abu Hurairah kan sahabat, termasuk yang paling banyak meriwalkan hadis. Ya kan? Abu Hurairah kan paling banyak meriwayatkan hadis. Masa dia tidak tahu berwudu sampai tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok dia berwudu sampai ke dia sampai ini? Loh, itu kan berarti sunnah ya kan? Tidak, itu kan perkataan Abu Hurairah saja. Perkataan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu manusia, bukan bukan nabi, bukan orang yang maksum, bukan orang yang kita katakan adalah apa? Yang terjaga dari dosa? Tidak. Ya kan? Jadi yang namanya dalil adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah dan Abu Hurairah itu bukan termasuk dalil. Jadi bukan. Kalaupun sahabat itu bisa kita katakan jadikan dalil. Itu syaratnya punya syarat. Yang pertama apa? Itu tidak bertentangan dari hadis dari Nabi Alaihi Wasallam. Yang kedua tidak ada sahabat yang lain yang mengingkari. Kalau ada perbuatan sahabat diingkari oleh perbuatan sahabat, oleh sahabat yang lain. Maka perbuatan sahabat ini bukan dalil. Bukan hujah, karena sudah diingkari oleh sahabat yang lain dan termasuk perbuatan Abu Hurairah itu diingkari oleh yang lainnya. Jadi, kita membasuh kaki itu hanya sampai dengan mata kaki dan itu dilakukan sebanyak tiga, tiga kali. Tiga kali adalah termasuk yang nasuna. Ini adalah tata cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tata cara wudhu yang sempurna. Ada pun yang rukun, uh, yang rukun. Dari kita katakan adalah apa uh, yang termasuk yang wajib, nah, termasuk yang wajib ketika wudhu itu adalah satu kali, semuanya adalah satu kali. Jadi memasuk satu kali, satu kali itu termasuk yang yang wajib. Karena yang tiga kali itu termasuk apa, yang abdoli ya, kan? Yang tiga itu adalah yang abdoli. Yang keempat itu sudah bukan lagi abdoli ya, itu sudah turun. Nah, lawannya dari abdoli adalah makruh dan bisa jadi haram haram itu kalau misalnya apa? haramnya kalau misalnya lebih dari 3 kali itu haram kapan? Kalau dia melihat ini bahwa eh 4 kali itu adalah sunnah. 5 kali adalah sunnah. Karena menyatakan sunnah yang tidak ditetapkan sunnah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah haram. Ya. Tapi kalau dia berbuat berbuat artinya bukan kesengajaan tapi dia melakukan 4 atau 5, maka itu adalah termasuk dalam perkara yang makruh, yang tidak disukai. Itu adalah yang wajib Nah kemudian yang wajib yang kedua Adalah tertib Bahwa urutan-urutan itu adalah tertib Tertib itu adalah misalnya dari tangan Dari urutan yang disebutkan di dalam ayat Yaitu wajah Wajah, tangan, kepala Baru kemudian kaki tidak. Tapi kalau tidak tertib Tidak tertib ini Yang rukun tidak tertib ini Misalnya kaki dulu, baru kepala, baru tangan, baru wajah Maka tidak sah atau wajah dulu baru kemudian kaki baru setelah itu kepala baru tangan sampai situ itu juga tidak sah. Kenapa? Karena tidak tertib. Tapi selain dari empat ini tidak tertib, selain dari empat ini tidak tertib maka boleh. Misalnya apa? Misalnya ee, mengusap telinga itu setelah mengusap kaki, boleh. Karena tidak harus apa? Tidak harus setelah kepala itu mengusap telinga. Jadi mengusap kepala itu adalah mengusap telinga sesudahnya ya kan. Tapi dia mengusap kepala habis itu dia kaki, setelah itu baru mengusap telinga. Boleh atau tidak boleh? Tapi kalau kepala itu tidak boleh tidak boleh kaki dulu baru kemudian kepala enggak boleh, ya kan? Baik, misalnya setelah mengusap kaki, setelah membasuh kaki, baru kumur-kumur. Boleh atau tidak? Boleh, ya kan? Karena itu tidak harus berurutan. Yang harus berurutan itu adalah wajah tangan sampai dengan siku kemudian kepala baru kaki. Ya kan? Adapun selain dari empat ini maka boleh tidak berurutan. Misalnya apa? Tangan membasuh tangan itu setelah membasuh kaki boleh atau tidak? Ya boleh karena tangannya adalah semua, ya kan? tidak harus misalnya Apa, apa namanya? Berkumur-kumur setelah membasuh tangan sampai dengan siku. Bolehkah tidak berkumur-kumur ha, Berkumur-kumur setelah membasuh tangan sampai dengan siku ya, boleh Karena dari riwayat dari Ma'adhi Karim Ma'adhi Karim bahawa e, Beliau berluduh itu adalah apa Setelah tangan sampai dengan siku Baru setelah itu dia berkumur-kumur Ini kita katakan se Boleh tidak berurutan selain dari Empat yang disebutkan di dalam Al-Quran Tapi itu e, Kemudian yang berikutnya, yang wajib yang ketiga, dalam berwudhu, itu tidak boleh ada pemisah. Antara dari anggota wudhu satu dengan anggota wudhu yang lain. Itu tidak boleh ada pemisah. Misalnya apa? Antara wajah dengan tangan sampai dengan siku, tidak boleh ada pemisah waktu. Tangan sampai dengan siku, kemudian dengan kepala, tidak boleh ada pemisah. Kepala dengan kaki, itu juga tidak boleh ada Jedah waktu Tidak boleh ada pemisah Waktu Misalnya Kalau kita baru Ada rondong Membas wajahnya Habis itu Mengangkat telpon Dan Telepon Wah setelah itu Baru dia tangan sampai dengan siku Habis itu ee, Baca SMS Dan, Habis itu Mengusap kepala Mengusap kepala Habis itu buka WA Facebook Habis itu baru kartu Sangat wudunya Tidak sah Kenapa tidak sah wudunya Nah, karena ada pemisah antara antara e, satu rukun dengan rukun yang lain. Sementara yang wajib itu kan tidak boleh ada pemisah antara satu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beruduh e, ada orang mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beruduh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengubris udah. Tidak dijawab salamnya, tidak juga disalami, tidak juga dilanjut teruskan uduhnya. Beliau selesaikan uduhnya setelah itu baru waalei kesalam. Waalaikumsalam. Tidak ada yang menghalangi saya untuk menjawab salammu kecuali saya eh, apa namanya eh, sudah selesai sempurna wudhu. Jadi ini adalah apa eh, jangan kita berwudu kemudian habis itu melakukan aktivitas yang lain yang bukan wudhu. Maka itu adalah penghalang-penghalang ini Itu tidak, nah tidak boleh Dan ini eh, termasuk syarat Dalam setiap wudhu yaitu, eh, Termasuk rukun wudhu Yang wajib di dalam wudhu harus muhalat Muhalat itu berkesinambungan Antara satu rukun dengan rukun yang lain Tidak boleh ada pemisah Antara satu dengan yang lainnya. Paham maksudnya ya? Tepi itu tata cara wudhu Yang berikutnya adalah pasal tentang mengusap khuf Dan gib Dan gib Nah, mengusap khuf dengan begini Termasuk salah satu perkara yang disunahkan oleh Nabi SAW Termasuk syariat yang disyariatkan kepada kita Itu adalah mengusap khuf Khuf itu adalah sepatu yang menutupi mata kaki Itu namanya khuf Namanya khuf itu adalah apa? Khuf artinya sepatu yang menutupi mata kaki Itu namanya khuf Apakah itu dari kulit, dari karet, dari kalu, dari apa sebuah jenis buatannya itu tidak mempermasalahkan ya, yang jelas bahwa itu menutupi kaki sampai mata kaki nah, sepatu yang menutupi kaki sampai mata kaki itu namanya khuf ya, beli khuf, nah, beli sepatu tentara, sepatu polisi beli ya kan? yang nah, itu namanya khuf namanya kan rata-rata sepatu di bawah mata kaki ya. Kan? kalau sepatu di bawah mata kaki namanya hidah bukan khuf dan itu tidak ada syariat yang mengusah yang ada syaratnya mengusap adalah khuf sepatu yang menutupi mata mata kaki jadi kita beli karena ini termasuk sunnah yang kata Nabi SAW termasuk sunnah lahjurah, sunnah-sunnah nanti yang banyak ditinggalkan oleh umat itu adalah mengusap khuf coba kita lihat, berapa banyak kita mengusap khuf, seumur hidup nah usia yang kita miliki sekarang sudah berapa kali kita mengusap khuf nah, sama sekali tidak terlalu Ya kan? jadi menunjukkan bahwa ini sunai yang ditinggalkan kebanyakan nanti ditinggalkan oleh umat nah, kita beli sepatu sepatu laras itu termasuk hoof atau tidak hoof. sepatu but termasuk hoof atau tidak hoof. kenapa? karena sudah sampai ya kan? sudah menutupi kaki sampai mata kaki ya kan? sampai dengkul hmm, sepatunya sampai pertengahan betis ya, semuanya itu termasuk apa? itu termasuk termasuk khuf nah termasuk, nah, termasuk di dalamnya adalah mengusap kos kaki jadi kalau kos kaki itu juga termasuk ya menutupi sampai mata kaki menutupi mata kaki kos kaki syaratnya kos kaki itu adalah apa syaratnya khuf itu adalah apa pertama syaratnya khuf hoof. ini hoofnya, ya. kita bicara khufnya dulu khufnya itu syaratnya apa yang pertama Khuf uh, itu harus Satir, artinya menutupi kaki Sampai mata kaki Menutupi kaki sampai dengan mata Kaki, sebab kan ada khuf Misalnya Sepatunya bolong-bolong Depannya dibolongi, belakangnya dibolongi nah, Itu tidak boleh diusap Kan ada sepatu yang Isis ya kan? Nah, sepatu isis Maksudnya, biar aninya masuk banyak Iya kan Kalau sepatu tentara kan kuanas berat, ya kan sepatu tentara polisi kan abri tentara itu e, berat dipakai harus bunyi bumi terus ya dan tak tak tak tak harusnya kita nginjak aja harus e, kayak lantai itu nggak bisa tidak mesti bumi e, kalau tidak biasa angkatnya berat karena sepatu itu berat karena dari kulit itu banyak dijual second second banyak di jogja ini termasuk Masya Allah, ya kan apa? Masih plastikan aja sepatu polisi baru. Nah, jadi pembagian jatah pemerintah, kemudian tidak dipakai, dijual, dijual, kemudian di pasar dijual bervariasi. Ada yang jual bukan pro, saya bukan pedagang, saya tidak jualan sepatu maksud. Tapi saya sering apa namanya lihat-lihat karena saya ingin beli kuf kalau beli kuf di Saudi Arabia itu mahal kufnya yang di Saudi memang dari kulit, semuanya dari kulit jadi kalau kayak kaos kaki kaos kaki tapi dari kulit semuanya jadi bisa pakai sendal, bisa pakai sepatu, bisa di.. jadi persis kayak kaos kaki jadi dia pakai resleting di di samping di dalam Jadi tapi semuanya kulit yang menutup jadi tidak ada bawahnya tidak ada apa tidak punya bawahan tidak punya apa namanya modelnya hanya tos kaki persis dan ibu jarinya hanya ada jadi gini di depan jadi hanya ibu jari yang terpisah ya, itu harganya mahal dua ribu itu yang paling murah ada yang model ya, di atasnya itulah ya kalau di sini ya, hoof itu kan sepatu yang baru-baru cuma Rp180.000 kita beli kos kaki tentara yang tebal-tebal masih plastikan baru harganya cuma satu pasang Rp15.000 nah, beli di toko-toko kos kaki parker harganya Rp100.000 kok satu pasang mahal sekali ya Rp100.000 nah, kita katakan pas ya, sepatu tentara Kos kaki tentara hanya lima ribu satu pasang tulisannya kayak ini angkatan ya darat, tidak, tidak beli. Santri-santri dibasuh -santri itu palung boyang, ya kan? termasuk paling laris beli itu. Apa saja dibeli? Ransel kemudian tikar, apa semua bekas tentara dibeli semua. Sepatu, ya kan, bahkan sepatu olahraga, sepatu untuk di kelas, sepatu, sepatu lara ya kan termasuk satu-satunya banyak yang ikut juga, karena murah ya kan, nah, daripada kita beli sepatu tentara 10 tahun nggak apa-apa, nggak lecet, nggak ini, nggak ini, kok nggak jebol, ya kan? tapi kalau beli sepatu di luar, ya sudah, 1 tahun sudah mulai nah, apa namanya mangap sendiri. Tey mangusakuf alfuf itu adalah sepatu yang menutupi mata, mata kaki, dan syaratnya alfuf tadi apa? satir harus menutupi kaki dan mata kaki, tidak boleh ada ya, bolong. yang kedua, syarat yang kedua yakuna tohirah, bahwa khuf itu harus dari yang suci dari bahan yang suci, bukan dari bahan yang najis, apa ada bahan yang najis yaitu apa? ada, misalnya dari kulit binatang buas sepatunya khufnya itu kok dari kulit harumau kulit beruang, ya kan kulit buaya, itu kasar eh, tidak boleh dijadikan tidak boleh mengusapnya Kemudian yang ketiga sifat akhuf itu adalah ayat halalan harus halal. Wah, saya kok pengen pakai khuf, bagaimana caranya? Ya sudah, ngambil punya temennya tanpa izin, gosok, ya kan? Atau misalnya nyuri atau apa namanya dipakai khuf? Oh, saya kan pengen supaya sunnah, ya kan? Iya sunnah, tapi kalau dari barang dari yang halal dari yang haram ya nggak boleh juga. Nah, itu tidak, karena tidak dibolehkan. Adapun syarat-syarat mengusapnya, sekarang kita lihat syarat mengusapnya. Syarat mengusap suh itu adalah apa? Eee, syaratnya yang pertama, yang pertama adalah apa? Syaratnya itu dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh waktu, sebagaimana yang disebutkan di kitab. Yang pertama adalah apa? Dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh waktu, maksudnya apa? Mengusak kuf itu adalah syaratnya Satu kali 24 jam untuk yang mukim Kalau yang mukim hanya dikasih waktu Satu kali 24 jam Kalau yang musafir Itu tiga kali 24 jam Artinya tiga Bagi musafir Selama tiga kali 24 jam Gak usah dicopot-copot Sepatunya, kufnya Gak usah dicopot Lagi mana saya pengen wudu? Ya sudah wudu. Cuma nanti apa Ah, tinggal mengusap khufnya saja. Dia berwudu sebagaimana wudu, tangan memerkumur wajah, tangan sampai dengan siku, kepala. Nah, ketika mau kaki, tinggal basahi kedua tangan kemudian diusap bagian khufnya saja. Sepatunya. Jadi, sepatu enggak dilepas sampai selama 3 hari itu kalau musafir. Kalau mukim hanya sepatu kali 24 jam. Ini syarat yang pertama, mengusap. Syarat yang kedua mengusap, bisyartina yalbashu mala taharah. Jadi harus sudah dalam kondisi tahara dulu. Jadi harus dalam kondisi wudu dulu sebelum memakai sepatu. Jadi sebelum memakai khuf, nah syaratnya apa? Sebelum memakai khuf itu wudu dulu. Jadi misalnya apa dia berwudu sempurna, berwudu sempurna setelah itu baru memakai khuf. Baru memakai khuf setelah itu baru dibasahi kedua tangan kemudian diusap bagian punggung. Jadi punggung sepatunya, namanya punggung. Jadi tinggal mengusap. Jadi setelah apa? Setelah toha, toha. Setelah wudu. Jadi wudu dulu, baru kemudian. Jadi setelah wudu memakai koskatinya, baru diusap koskatinya. Kalau dia memakai kufi, kufinya ya, di diusap. Kemudian syarat yang ketiga, e, yang ketiga itu adalah apa? E, tidak boleh hadas besar. Jadi mengusap itu tidak boleh untuk hadas besar kalau hadat besar harus apa harus diulangi. Jadi, kenapa? Karena disebutkan di situ allah yang taufanailah tidak hadatil asbab. Karena tidak boleh mengusap Fub itu kecuali hanya untuk hadat kecil saja. Jadi mengusap itu hanya boleh untuk hadat kecil. Kalau hadat besar gimana? Gak boleh diusap. Wah saya. Kenapa? Karena hadat besar harus mandi dulu. Ya mandi dicopot semuanya. Ya harus diulangi dari awal. Itu kalau untuk hadat eh, apa namanya? Uh, mengusap khuf. Uh, Jadi caranya, tata cara mengusap khuf gimana? Tata cara mengusap khuf yang pertama adalah niat. Niat dulu, saya ingin mengusap khuf, tapi enggak boleh dilafalkan. Ya. Yang kedua, ya sudah berwudu. Kalau berwudu ya, kita katakan ada basmalah ya kan. Ya. basmalah, kemudian berwudu. Uh, tangan sampai siku, kumur-kumur wajah, tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, telinga, setelah itu baru kaki. Setelah itu baru apa? Baru memakai uh, hook Memakai hook, dipasang Kalau dia pakai kos kaki, ya pakai kos kaki dulu Baru kemudian hooknya Kalau dia pakai kos kaki, setelah itu pakai hook Maka yang diusapnya mana? Hooknya saja ya kan? Dia usap bagian sepatunya Hooknya nah, Dengan tata cara mengusapnya gimana? Uh, apa namanya? Setelah memakai kos kaki, memakai hook Basahi kedua tangan Tangan ini dibasahi saja, dibasahi aja. Kemudian setelah itu diusap. Ini yang namanya yang diusap adalah punggung. Punggung itu adalah ini ya, dari depan. Jadi tinggal diginikan, sudah, ginikan aja, selesai. Jadi tidak harus diusap ya, kanan kiri, bagian bawah, samping, ya kan. Tidak cuma punggungnya saja. Nah, selesai ini satu kali saja. Karena mengusap kepala, mengusap telinga, dengan mengusap pos kaki itu sama satu, satu kali karena istilah mengusap-mengusap dalam fikir itu sebenarnya banyak ada 23 syariat untuk mengusap 23 syariat mengusap mengusap. tapi yang termasuk di antaranya mengusap hufini nah, jadi hanya punggungnya sebanyak satu kali itu sudah cukup dan ini tidak usah dilepas sampai 3 hari kalau dia musafir sudah jadi kalau misalnya dia mengusapkan jam 8 pagi jam 8 pagi maka selesainya berakhir kalau dia mungkin jam berapa? jam 8 pagi juga besoknya ya kan? kalau dia musafir 3 hari kemudian baru boleh dilepas lah gimana kalau saya kencing, saya kentut ya sudah, kencing, kentut itu kan ada sekecil ya kan? sudah wudu aja wudu biasa tidak perlu dilepas kaos kakinya, sepatunya, tidak perlu jadi wudu biasa, kumur-kumur kemudian membasuh aja tangan sampai situ kemudian kepala nah kalau sampai kaki, tangan dibasahi saja baru diusap lagi diusap saja. Nah, bangun dari tidur juga demikian bangun dari tidur wudhu nah baru dia, kemudian, diusap kakinya diusap nah, sepatunya tapi kalau dia hadas besar kalau dia hadas besar maka apa? ya sudah harus mandi semuanya dicopot diulangi lagi dari awal apa maksudnya ya? kemudian yang berikutnya adalah mengusap Mengusap gip Mengusap gip nah, Mengusap gip Gip itu kalau yang patah ya. Kalau gip itu kan Mengusap yang patah Sebenarnya mengusap kalau Misalnya ini tangan kita patah Ini saya Kita ingin cari yang mudah di dalam Islam Kalau tangan kita ini patah Kemudian digip Ini yang kanan digip Tangan ini ya digip Kemudian pilih mana Sisanya wudhu Kemudian tangan ini diusap atau pilih yang mana pilih yang mana kan istilahnya kan kalau saya pingin artinya kalau yang lain itu kan wudhu ini yang tangan kanan digib ya kan berarti ini kan saya wudhu saya kumur-kumur kemudian membasuh wajah kemudian nah, yang kiri kan kiri ini kan saya usap, saya istilahnya disiram ya kan sampai basah semua, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki. Kalau yang ini gimana? Nah, saya basahi tangan kiri, kemudian saya usap semuanya. Bisa? Saya usap semuanya. Atau milih tayamun saja. Pilih yang mana? Ini lagi sakit tangan. Sebagian uduh, kemudian sebagian diusap, atau memilih yang kedua adalah tayamun. Maka apa? Kalau syariat yang mudah adalah milih tayamun, ngapain uduh? itu kan dianggap tidak mampu ya, kan? maka memilih tayarmu saja itu itu hilafnya diantara para ulama karena Imam Ahmad dia termasuk syariatnya mengusap gip, jadi walaupun ini patah ya tetap yang lain ludo ini tetap diusap ya, kan? ah mengusap eh, gip yang di, kalau mengusap gip itu adalah yang diusap keseluruhan keseluruhan yang yang apa namanya nah yang kena kalau kita apa namanya sudah ngapain yang wudu kemudian ini di walaupun sebagian mampu berwudu sebagian ini dia bisa mengusap ya kan. Tapi itu apa? Ya sudah cukup milih dengan tayammum saja. Ini adalah masalah dan beliau nah karena ini maksudnya Imam Ahmad beliau pakai pijinya Imam Ahmad dia pakai mengusap jid. Nah, jid eh, apa perbedaan mengusap jid dengan mengusap eh, khuf? Ada empat perbedaan Atau ada lima perbedaan mengusap ghib dengan mengusap khub Yang pertama apa? Kalau mengusap khub tadi apa? Dibatasi oleh waktu Kalau mengusap ghib tidak ada batasan waktu Karena ghib ini bisa 6 bulan, bisa 1 tahun iya kan? Kemudian yang kedua Kalau khub itu harus dalam keadaan apa? toharap Harus dalam keadaan wudhu dulu iya kan. Tapi kalau mengusap ghib tidak harus dalam keadaan wudhu Kemudian yang ketiga, nah, kalau apa namanya hoof itu hanya uh, hanya berlaku untuk hadas kecil, tapi tidak berlaku untuk hadas besar. Kalau gip mau hadas kecil mau hadas besar uh, iya kan artinya tidak perlu di uh, tidak perlu dilepas. Kemudian yang keempat perbedaan yang keempat apa? Kalau hoof yang diusap itu hanya punggungnya saja, yang diusap itu hanya bagian atas, tapi kalau gip yang diusap apa? Keseluruhan. Jadi itu perbedaan antara mengusap kip dengan mengusap ahru. Wallahu taala alam. Karena disebutkan apa? Amal Jabir rafa, fa yam sahuala jaminiha. Jadi harus diusap ke semuanya. Tapi ini perbedaan antara ahru. Kemudian yang terakhir bab tentang pembatal wudu. Tapi pembatal wudu secara ringkas Bahawa yang membatalkan wudu yang pembatal-pembatal wudhu ini kita katakan adalah pengalian. kalau detailnya nah kita bicara detailnya yang pertama, hilang syarat dari syarat-syarat wudhu jadi tidak ada syarat-syarat wudhu hilang salah satu dari syarat-syarat wudhu maka wudhunya menjadi batal misalnya apa? ada berapa syarat wudhu tadi? ada tujuh ya? Kan? salah satu dari tidak ada maka batal wudhunya, contohnya apa? Nah, misalnya tidak Islam, ya kan? orang kafir kalau wudhu sangga wudunya tidak sah wudunya orang gila kalau sah wudhu, berwudhu kalau orang gila berwudhu sangga wudunya tidak sah iya kan anak kecil uh, berwudhu sangga wudunya belum iya kan karena anak kecil belum ada kewajiban iya kan karena syaratnya apa islam dewasa kemudian uh, balik dewasa uh, kemudian berakal Kemudian syaratnya apa niat. Kalau tidak ada niat, sangka wudunya tidak. Kemudian air najis. Tadi sholat wudhu pakai bensin, sangka wudunya tidak. kenapa? Karena syaratnya tidak ada, ya kan? Syaratnya tidak ada. Kemudian apa? E, memakai sarung tangan, sangka wudunya tidak sah. Karena Karena ini syaratnya tidak ada. Jadi yang pertama pembatal wudhu adalah apa? Tidak apa? Ah, e, apa? Hilang salah satu dari syarat-syarat wudhu. Yang kedua. Nah, yang kedua, pembatal wudu yang kedua adalah meninggalkan satu rukun dari rukun wudu. Meninggalkan rukun-rukun wudu sengaja atau tidak sengaja maka batal. Seperti misalnya apa? Sengaja tidak mau membasuh wajah. S tidak membasuh wajahnya, sengaja wudunya. Tidak sah wudunya karena tidak mau membasuh wajah. Tidak mau mengusap kepalanya, sengaja wudunya. Tidak sah wudunya. Tidak mau membasuh kaki, sengaja wudunya. Tidak. Kenapa? Karena ini rukun. Iya kan? kemudian yang ketiga, meninggalkan wajib-wajib wudhu dengan sengaja meninggalkan wajib-wajib wudhu dengan sengaja sengaja tidak mau uh, apa namanya sengaja tidak mau kumur-kumur sengaja tidak mau mengusap telinga, sanggah wudhnya tidak sah, kenapa? karena ini kumur-kumur mengusap telinga adalah termasuk yang wajib. <tuh> kalau sengaja ditinggalkan maka tidak sah, kemudian yang keempat, pembatal wudhu yang keempat nah kita sebutkan yang ada di buku apa yang ada di buku? Nah, kalau di sini yang pertama yang ada di buku, al-kharith min as-sabilaini Semua yang keluar dari dua jalan secara mutlak. Apa saja yang keluar dari dua jalan, maka itu batal. Kencing, batal enggak wudunya? Batal. Iya kan? Wadi, keluar wadi batal enggak wudunya? Batal. Kemudian madzi, keluar madzi batal enggak wudunya? Batal keluar mani, nah batal gak batal, iya kan, keluar uh, darah haid batal gak batal darah istiha, darah nifas iya kan, nah kemudian keluar dari dua jalan keluar dari dua jalan, termasuk di dalamnya misalnya istiha apa namanya uh, cairan keputian uh, cairan keputian bagi wanita misalnya keputian bagi wanita tetap dianggap bahawa itu adalah pembatal walaupun nanti ulama muhadisi mengatakan bukan Tapi ini adalah apa uh, itu termasuk pembatal pembatal secara mutlak. Bisa. Iya kan? Misalnya yang kencingnya keluar darah. Kencing darah. Termasuk batal enggak? Hah? Batal. Kalau kencing saja biasa adalah batal apalagi darah gitu. Bisa. Kan? kan yang keluar dari dubur cuma darah, bukan apa? Ya batal. Ambayen keluar, batal enggak? Buduhnya. Batal, iya kan? Kita katakan batal yang keluar koin, nah batal nggak butunya, batal nggak butunya, ya batal karena keluar dari jalan belakang, ya kan? Walaupun yang keluar apa, koin, ya kan gitu, yang keluar telur ayam, batal nggak butunya, nah batal, walaupun itu yang keluar telur ayam, ada nggak yang keluar telur ayam? Karena ada ya kan, kakek kakek keluar telur ayam, teh. Pembatal wudu yang berikutnya adalah demokasi. darah keluar itu banyak. Darah yang keluar dari tubuh manusia itu banyak. Banyak itu adalah ukurannya banyak itu adalah ya ukuran separo dari darah manusia. Kalau darah kita ini secara keseluruhan 6 liter misalnya, 6 liter sudah keluar 3 liter itu sudah batal. Misalkan kecelakaan, ya kan? Kecelakaan semuanya berlumuran darah itu sudah batal wudunya. Kenapa? Karena darah itu sudah keluar banyak. Darah yang keluar banyak. Kemudian pembatal wudu yang berikutnya adalah zawaul aqlu binawmi au Hilangnya akal, hilang apa namanya? Hilang akal atau tertutup akal. Hilang akal seperti tadi gila, stres, depresi itu pembatal wudu. Termasuk yang tertutup akal seperti misalnya apa? Tidur, pingsan. Uh, penyakit, karena penyakit seperti orang penyakit ayan itu, epilepsi ya kan nah, penyakit ayan kan tak tahu dia uh, jatuh mau disembelih juga enggak terasa dia ya, itu itu termasuk apa? tertutup akal, itu juga pembatal termasuk orang yang kesurupan kena sihir, kena, kena apa namanya guna-guna kena santet, kena pelet uh, itu termasuk yang membatalkan lalu itu, kenapa? karena akalnya sudah tertutup termasuk juga pembatalan uji itu adalah minum khamar jadi khamar tak tahu baru minum walaupun hanya satu senti, walaupun hanya satu senti diminum terus klien-klien uh, ya kan naik sepeda kanan kiri ya kan naik motor sudah nabrak orang ya kan kemudian apa, -apa namanya itu sudah walaupun hanya sedikit, iya kan, walaupun dia minumnya hanya sedikit, kita katakan itu sudah termasuk pembatal haludhu minum alkohol juga sama tidak mesti uh, alkohol pun juga diminum, kemudian itu sudah termasuk pembatal haludhu kenapa? karena sudah menghilangkan akal. kemudian pembatal haludhu yang berikutnya adalah aklulahmal jesuh, makan daging onta, makan daging onta, jerawan onta, pokoknya yang dari onta dia makan kalau dagingnya, jeroannya Termasuk pembatal Tapi kalau makan kuah daging ontang enggak, Bukan pembatal Kenapa? Karena kuahnya Bukan dagingnya Tapi kalau makan daging Nah itu pembatal Tapi kalau kuah daging Nah bukan pembatal, pembatal. Kemudian gaji ontang Gaji nah, Sudah jadi minyak nah batal tak butunya minyak minyak dari daging unta kan masak misalnya unta dimasak kan ada minyaknya ya kan nah minyaknya ini termasuk batal butunya atau tidak bukan jadi bukan jadi yang disitu adalah makan daging daging atau jeruan walaupun hanya jeruan hati atau walaupun satu cuel apa namanya ya tetap batal butunya kalau ditanya apa sebabnya kok daging unta batal butunya ya apa namanya sebab atau hikmah jangan tanya sebabnya ya sebab saya selalu mengatakan apa dua pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan oleh kita yang pertama adalah bagaimana dan yang kedua mengapa itu pertanyaan yang enggak boleh how dan why enggak boleh dalam Islam contohnya apa bagi misalnya saya tanya kaifatusum bagaimana kamu berpuasa itu enggak boleh ini pertanyaan bagaimana kuasamu, itu pertanyaan yang gak boleh ditanyakan bagaimana sholamu, bagaimana zakatmu, bagaimana hajimu nanti dia akan jawab, oh saya kalau sholat bangun malam itu jam 2 saya sudah wudhu, saya sudah ini ya, itu yang gak boleh kenapa? karena kaifa menanyakan bagaimana ibadah itu, itu sudah ria Iya gak boleh ditanyakan Bagaimana puasamu? Wah, saya puasa sehari berbuka, sehari berpuasa. Itu kan sudah apa? Menghapuskan amalan. Ya kan? Termasuk, enggak boleh tanya bagaimana itu enggak boleh. Dalam Islam enggak boleh menanyakan. Bagaimana sodakohmu? Wah, saya kalau sodakoh, ya kan sodakoh saya keluar, saya beli nasi bungkus, 50 saya jalan ke Maliburo, saya bagi-bagi tukang beca. Nah, ini sudah hiat. Ini yang nggak boleh tanya bagaimana. Pertanyaan yang kedua yang harus dihindari adalah mengapa. Mengapa? Contohnya misalnya, kenapa kok sholat duhur katrpa? Kenapa puasa Ramadan di bulan Ramadan, kok tidak di bulan Syawal? Kenapa kok haji itu harus tawaknya di baitulloh, tidak di gunung Merapi atau di mananya? Kalau enggak, kenapa kok tidak tawaknya ditugu? ya kan, karena kok tidak tawaf di tubuh, di tubuh kan lumayan ya kan. Tapi ini adalah pertanyaan yang nggak boleh, pertanyaan mengapa itu nggak boleh. Karena mengapa itu, kenapa kok Allah di atas? Ya kan, mengapa Allah di atas? Kok tidak Allah di mana-mana? Itu pertanyaan nggak boleh. Ya kan, mengapa dan bagaimana itu nggak boleh ditanyakan. Itu dua pertanyaan yang tidak boleh, termasuk di dalamnya, kenapa kok makan daging monta itu membatalkan wudu? Itu nggak boleh. Kalau tanya saya, mestinya tanya Rasulullah ya. Kan? Kamu tanya Rasulullah aja. Kenapa kamu membawa makan daging monta membatalkan wudu? Ya, tanya Rasulullah. Kalau Rasulullah mengeluarkan hadis, bukan saya. Ya, itu kan logika untuk menjawab. Jadi tidak boleh pertanyaan mengapa. Kemudian yang kelima pembatal wudu adalah menyentuh kemaluan dengan eh, menyentuhannya tanpa densusaklan menyentuh wanita dengan syahwat artinya kalau menyentuh wanita kalau ada syahwat nah itu baru batal tapi kalau menyentuh wanita tidak ada syahwat maka bukan pembatal walaupun itu istrinya walaupun itu istrinya kemudian yang ke-6 me menyentuh kemaluan kalau beliau secara mutlak menyentuh kemaluan ada syahwat atau tidak ada syahwat maka batal wudunya. dari pendapat yang paling kuat bahwa menyentuh kemaluan itu baru batal kalau menyentuh dengan tangan langsung uh, apa namanya tidak ada pembatas kemudian uh, ada syahwat nah itu baru membatalkan kemudian pembatal yang berikutnya adalah apa? yang ketujuh adalah memandikan jenazah tapi sebenarnya memandikan jenazah bukan termasuk pembatal cuma memang sunnahnya berudhu ketika habis memandikan jenazah orang yang memandikan jenazah itu kan disunahkan berberudu tapi bukan berarti apa wudu itu sebagai pembatal karena memandikan jenazah kalaupun dia tidak berudu itu adalah apa sahul apa namanya dia masih kalau sah solatnya dengan wudu yang sebelumnya cuma akan disunahkan bagi siapa saja yang memandikan jenazah untuk kemudian apa berudu sebagaimana hadits Nabi saw Maka salamai taqalih hasil. Siapa yang memandikan jenazah maka lal dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadd. Siapa yang mengusung jenazah maka lal dia berwudu. Ayat ini adalah uh, termasuk pembatal-pembatal wudu. Wallahu taala a'lam. Ah, Syekh kira ini waktunya ada pertanyaan satu. Kalau Apa? Nah, tidak tidak disyaratkan harus pakai sabun. Kalau sabun zaman Nabi SAW tidak ada. Kalau zaman Nabi SAW pakai baku setelah itu pakai air. Kalau kita misalnya kalau tidak disyaratkan harus pakai sabun. Jadi tidak disyaratkan. Nanti kalau kita mensyaratkan nanti tidak sak. Cebonya kalau kita pakai sabun. Itu tidak boleh. Karena mensyaratkan sesuatu yang tidak disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ya sudah kita tidak boleh mensyaratkan. Sudah cebonya dengan air. Ya kan, kalau tujuh kali sudah bersih, delapan kali sudah bersih, jadikan yang sembilan untuk sunnah. Sepuluh kali kok sudah bersih, sudah jadikan yang ke kesebelas itu adalah sunnah. Allahumma karomah. Sulakkan setiap mau sholat itu wudhu dua puluh Iya. Setiap mau itu wudhu dua Sunnahnya adalah berwudhu setiap kali mau sholat. Tapi kalau misalnya dia menggunakan wudhunya sholat duhur dipakai untuk sholat fiska sampai sholat fiska nggak ada masalah. Karena Nabi Sallam pernah berwudu satu kali, berwudu satu kali untuk sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat fajr. Ketika perang Kondad. Ketika perang Kondad itu kan beliau apa? Dia malah zah pada perang azab atau perang Kondad satu kali wudu untuk sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat fajr. Di boleh uh, satu wudu dipakai untuk beberapa Sah so, so, so solatnya. Jadi ini termasuk uh, ini masalah kilah, masalah memandikan jenazah itu apa termasuk pembatalan. Kalau beliau mengatakan pembatalan, kenapa? Karena tadi bahwa uh, apa namanya uh, orang kafir itu kan apa mayat itu kan kita katakan pendapat yang paling kuat bahwa yang kita mandikan kan orang yang suci, orang yang suci, karena meninggalkan termasuk uh, suci, bukan termasuk yang najis. Jadi, Allah kalau dia mengatakan pembatal, alamki. Hmm. Kalau jumhur ulama menyatakan bukan. Allah kalau. So, Saya kira itu. Terkait darah ketika dua orang yang menjaga pasukan butuh ibadah ketika dia berikan itu gimana? Saya so, katakan darah membatarkan butuh. Mungkin dia solat sampai uh, selesai. Saya katakan darah yang membatarkan butuh. Kalau darah itu banyak, banyak itu berapa? Kalau sudah keluar dari, lebih dari separuh Saya katakan tadi, darah manusia berapa liter? 6 liter Maka kalau sudah keluar 3 liter itu sudah batal Kalau cuma 1 liter yang keluar maka betul Seperti yang itu donor darah 250 cc Batal gak betulnya? Hah? Keluar darah 250 cc Iya kan? Donor darah berapa? 250 cc kan? nah satu kantong batang gak udah tidak kenapa karena masih sedikit jadi masih sedikit bukan buka, bukan pembantu tapi kalau darah itu banyak banyak itu dalam arti ukurannya berapa Islam tidak mengatakan berapa ukurannya ini tapi kita, para ulama menyatakan kalau sudah darah manusia itu berapa ya kan kalau sudah separuh ya sudah itu sudah banyak atau bisa jadi sepertiga yang keluar itu sudah banyak Allah taala Sekiranya saya kira anda bisa sampaikan, kalau saat anda ada data, aku lupa lihat, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.